Selamat siang Pak Di Biyo o Menurut saya b u y a dua-duanya sama-sama hidup, sama-sama dibuka Yang penting ada izin usaha dan bayar pajak gitu. Kasih tau h kalau bagian perizinan toko di Departemen Perdagangan di Magelang Dua-duanya harus kerjasama dan kompak membagi sembako dengan harga murah meriah、gitu. Terima kasih Baik, Pak Gilbert selamat siang Selamat siang Pak Iya, s i l a k a n Pak Saya rasa kalau di stop jangan ya Di a v a l u a s i saja Dan juga jangan terlalu, terlalu banyak ya, terlalu banyak ya t e r c i p t a n y rakyat mau buka warung mau apa itu ya kan ya pertama-tama ya saya salut lah dengan wali kota Malang ini yang berani ya mengeluarkan、eh, Magelang ya. Iya Magelang. Magelang. Magelang. y a ini saya sangat salut sekali karena kalau dibiarkan saja itu terlalu banyak ya b o l e koa alpha atau apa namanya induk marip itu dimana-mana d i p i n g g i p u n y a i jalan ada apa ada. di jarak beberapa meter satu satu gitu jadi rakyat kecil mau buka usaha warung ya g a k bisa keuntungan、hmm. seperti yang tadi ini kan hanya ya kecil sekali kalau dibandingkan dengan mereka mau buka warung atau apa kan lebih bisa apa ya untuk kesejahteraan keluarga mereka dibandingkan、hmm. dengan ini lapangan kerja lah apa, -apa aja k perusahaan yang m o n g k o s o n g semua terima kasih baik terima kasih pak Gilbert bapak r u d y selamat siang siang bu komentar a n n y a bapak パンレスアマシアン スタジオやさんは、お金がパッタッチのパンマ パーカーリアシュラケン サトウマークの人は、サトウマークの人は、サトウマークの人は、サトマークの人は、サマークの人は、サトウマークの人は、サトウマークの人は、サトウマークの人は、サトウマークの人は、サトウマークの人は、サトウマークの人は、サトウマークの人は、サトウマークの人は、サトウマークの人は、サトウマークの人は、サトウマークの人は、サトウマークの人は、サトウマークの人は、サトウマークの人は、サトウマークの人は、サトウマークの人は、サトウマークの人は、サトウマークの人は、サトウマークの人は、サトウマーマークの人は、サトウ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 Kepala daerah di seluruh Indonesia Perlu memikirkan、uh, Sesuai dengan kondisi daerah masing-masing Apakah langkah daripada wali k o t a m a Gelang ini Takut dicontoh atau tidak Terima kasih Iya baik Terima kasih Pak Karya Pak Yostus silahkan Terima kasih uh, Sebetulnya uh, Saya sangat setuju dengan、uh, Pemerintah k o t a m a Gelang、uh, Saya kurang setuju dengan、uh, Pak Alvin Lidadi Kalau mengatologikan dengan mobil dan s e p e d a m o t o r 私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たいは、私たちは、もたちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たもは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、 ...mereka umumnya itu hanya untuk hidup sehari-hari... ...bukan untuk kaya.、Ya. Nah kalau minimarket itu lebih banyak dikelola oleh pengusaha-pengusaha... ...mungkin ya, bukan pengusaha yang besar, ya, pengusaha kecil. Tapi kalau kita lihat berapa sih model yang dikeluarkan... r a t u s a n juta. Ya memang betul. Akan meningkatkan pajar, betul. Akan meningkatkan lapangan pekerjaan, betul. ya. Tapi kita jangan lupa... ...jangan pernah membunuh orang yang sudah ada... dan itu banyak sekali orang-orang yang dia pekerjanya cuma itu ya kalau dibunuh banyak sekali rakyat yang hadis yang penting apa balance yang modern ada, yang tradisional ada mereka mau meningkatkan kualitas itu terserah, nanti akan terjadi s e l e k s i alam, m a kasih Ibu Mary s i l a k a n halo, ya s i l a k a n Bu saya setuju dengan Bapak yang terakhir tuh memang untuk lapangan kerja orang tua u d a h sangat sempit ya, dan Yang kurang berpendidikan, dengan adanya itu,、uh, yang minimarket yang, m e r a j a r e l a sekarang memang itu kurang cukup. Begitulah k i r i r a pendapat saya. Baik, terima kasih, Ibu m a r i Selamat sore, Pak Sugi. Ya, sore, Pak. Silakan, h Pak Sugi. Ya, kalau menurut saya sih... sesuatu yang harus m e n u m b u h k a n pertumbuhan ekonomi dengan jelas di s e k t o r real, itu harus ditunjang sebesar-besarnya jadi dengan kata lain apakah itu pasar tradisional, apakah itu minimarket, ataupun yang lainnya mengingat sejauh dari penglihatan kita, banyaknya minimarket yang timbul tidak ada satupun pasar tradisional yang mati untuk itu jadi Memang p e r t e m u a n itulah yang masih perlu d i g a r a p dengan sebaik-baiknya. Bukan saling mematikan, itu saling menunjang, saling、ya. memberikan nilai, nilai tambahnya, itu yang dilihat. Nah, ya. disitulah kekurangan dari pola ekonomi kita yang selama ini berjalan. Ya, ngasih. Oke,、okay. Pak Yerman selama t sore? Ya, selama t sore. silahkan pak ya saya nggak sependapat ya jadi、uh, persis seperti apa yang sudah disampaikan bahwa dengan adanya minimarket itu membuka lapangan kerja ya kalau saya tidak salah satu minimarket itu paling sedikit mempekerjakan enam sampai delapan orang sedangkan satu toko tradisional biasanya itu nggak ada karyawan hanya pemiliknya saja yang kedua saya berani jamin 99% toko-toko tradisional Itu tidak bayar pajak PPN, PPH Tentu dengan adanya、uh, Mini market ini, mereka pasti bayar PPN dan PPH Nah yang ketiga, harga dan kualitas Barang ya, Jadi kualitas barang yang dijual di Mini market itu pasti、uh, Sudah melalui satu QC Atau seleksi yang baik Sedangkan banyak sekali barang-barang yang dijual Di toko-toko tradisional, kadang-kadang Sudah k a d a luar s a Harganya pun biasanya lebih mahal. Dan satu hal yang perlu diingat adalah yang memiliki atau yang mempunyai mini-mini market itu bukan satu perusahaan. Karena itu sudah dijual franchise. Itu juga sebetulnya pengusaha kecil. Cuma dia memiliki sejumlah uang,、hmm. nah, dia bisa beli franchise-nya. Jadi kalau pemerintah daerah ingin m e m a j u k a n masyarakatnya,、eh, berikan saja kredit untuk mereka bisa、yeah. beli franchise. Oke.、Okay. Nah, Terima kasih Pak Herman. Pak Tono selalu sore Silahkan Pak Tono Iya、eh, agak membingungkan ya Karena、eh, kenapa Suatu hal yang bisa bikin Menjadi maju Suatu daerah itu malah ditahan gitu. Jadi m a g e l a n tadi ya、eh, hmm. Ya itu pemimpinnya lah Mungkin itu banyak lah Saya yakin pasti yang gak setuju dengan itu Ya, nggak efektif menurut saya karena penelpon yang sebelum ini udah menyebutkan tuh semuanya itu membawa sajuan sih seharusnya.、Uh -huh. Terima kasih. oke、okay.